Sudah undelan bersama kami Bapak Hari, selamat siang Halo Iya, selamat siang Pak Hari, silakan、uh, Coba pendek aja sih Ini adalah bagian dari、uh, pengelolaan yang kacau balau Terima kasih Terima kasih Bapak Liel, e selamat siang Selamat siang Ibu Iya, silakan Pak fenomena, fenomena, fenomena ini seperti、uh, p e m a n a s a n listrik di Bandara Soekarno-Hatta aja Ibu Pengawasannya tidak ketat dan kerjanya Ugal-ugalan, menurut saya sih begitu Perlu kerja yang baik, terima kasih Terima kasih Bapak Gilbert, selamat siang ya, Selamat siang Mbak ya, silakan. Ya, Ini a a l k n i kan sudah lama ya, Seperti kayak begini Ya Alasannya kan pengetapan kuota Untuk solar yang bersubsidi ya. Tapi Semua ini kan yang kena kan. yang Kasihan kan jadi rakyat ya. Jadi n g a k becus lah alias ambrul a d o kalau Mbak Mega bilang sudah berantakan semua terima kasih terima kasih Bapak Andre selamat siang iya selamat siang Bu iya silahkan Pak iya ini mungkin menurut pendapat saya di s i m p a n dulu kali ya makanya ini a r a n terus b e r i a n a Mungkin ada gudang-gudang penyimpanan yang harus diperiksa i di secara ya aparat harus diperiksa lah begitu e Terima kasih.、Bu. Terima kasih. Bapak Rudi, selamat siang. Ya. Ya, silahkan Pak. Ya, beli aja tolak dari CL. Aku pertanyaan k a n memang servisnya tidak bagus.、Mm -hmm. y a terima kasih Bapak Rudi. Halo Pak Dibio selamat siang. Selamat siang Pak. Silakan ya, Pak Dibio y Sebetulnya itu hari itu tak terjadi. Kalau Pertamina di Pontianak itu sudah membelikan jata, h gitu loh. Berapa untuk kota-kota besar d i Pontianak itu maupun kota kecil per bulan itu butuhnya, gitu loh. Misalnya kita ambil aja, saya butuh satu juta liter per bulan. Di drop minimum satu minggu katakan dua ratus ribu liter. Ah gitu. Jadi mereka itu sudah siap gitu. Kalau Pontianak tidak memberikan、uh, target, maka Jakarta nggak tahu, otomatis dia ngirimnya juga sembarangan gitu loh. Jadi mohon dari daerah juga aktif, dari pusat aktif, internetnya dijalankan, SMSnya dijalankan, komunikasi lancar gitu loh. Jadi jangan sampai hal ini terjadi. Kalau hal ini sampai terjadi, maka satu-satunya adalah menggunakan biosolar Biosolar itu diproduksi dari tanaman, otomatis bisa jadi jalan. Kalau b i d a k bisa jalan, ganti a j a jangan sistem solar, pakai a j a bensin, gitu loh. Dan, tapi jangan lupa, distribusi juga minta berapa, masing-masing provinsi, gitu loh. Terima kasih. Silakan Pak Tony. Ya, kalau memang dari pemerintah sendiri tidak t u l a k mestinya dari swasta juga jeli melihat ini. Jadi Shell, Petronas, dan lain-lain sebagainya itu mungkin... bisa maju ke sana, gak usah khawatir itu aja